Oh, mm -hmm. oh. nya ibu bilang tinggalkan dia kamu bisa dapat yang lebih baik dia yang terbaik untuk aku ibu coba kamu pikirkan kata-kata ibu jangan hatiku takkan mungkin hilang meski diri kepulang di dinginnya ooh nafasin